Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ikhsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman wa shahadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa sallama tasliman kathira. Allahumma alimna ma yanfa'una. wanfana bima alamtana wa jidna ilman. Allahumma rahmataka narju. Wa la takilla ila awususila ila tarfat Alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu syar'i salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa securahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga para sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Lagi-lagi posisi saya di sini sekarang sebagai pengganti dari al-ustad mantan Allah. Karena kan Allah beliau hari ini sakit mudah-mudahan orang orang tanah segera memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga bisa melanjutkan kajian, kajian ini Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insya Allah akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi. Salah seorang guru di antara guru, -guru Syekh Al Sayid, yang kitab tersebut beliau beri nama Bahjatul Ulul Abra' wa Qurra Tayyunil Akhyab fi Sharh Jawabil akhbar Kalau kita singkat, itu Bahjatul Ulul Abra', yang artinya adalah kebahagiaan hati orang-orang yang Wahpul rotiululahfiyah dan penyejuk mata orang-orang pilihan fesharh dijawami al aqsa di dalam penjelasan hadis-hadis yang ringkas matanya namun mendalam maknanya. Jadi kitab ini menjelaskan tentang 99 hadis-hadis yang singkat namun maknanya sangat luas. Adapun sang penulis itu adalah seorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Syaburahman bin al Sabi, salah seorang guru besar diantara dunia syair al-qoseini. Beliau memiliki tulisan yang banyak. Di antara tulisan beliau yang paling terkenal adalah Tafsir, taisir, kari murakab, fitaafsirin kala bil manda, atau yang dikenal dengan antafsir ashabi. Kemudian diantara tulisan beliau juga, yaitu, ya, al-qawaid wal usul jamiah, di dalam pembahasan tentang qawaidah, qawaidah tafii dan jamiah. Beliau mengatakan di dalam muqaddimah ya. Setelah beliau memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelahnya, fa laisa ba'da kalamillah asdaq wa la adfa wa la ajma li khairi dunya wal akhirah. Min kalamir rasulihi wa khalihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Tidak ada perkataan yang lebih baik dan lebih bermanfaat setelah perkataan Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iz huwa a'lamul khalqi Karena beliau adalah orang yang paling Alim di antara makhluknya, wa agamuhum nushhan wa irsad dan wahidayah, dan beliau adalah makhluk yang paling besar mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa taala dan makhluk yang paling bersemangat di dalam menasihati hamba-hambanya wa ablahum bayanan wa tahsilan wa tafsilan beliau adalah orang yang paling jelas penjelasannya wa ahsanuh ta'liman dan rasulullah SAW adalah orang yang paling baik metode pengajarannya wa qad utiya alaihi wasallam jawami'an kalim dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan jawab milik kain. Jawab milik kain dijelaskan oleh para ulama adalah suatu perkataan yang ringkas namun memiliki makna yang luar biasa mendalam. Dan itu kita dapati di sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sedikit. La toror wal diror tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan. Di dalam hadis itu terdapat puluhan bahkan ratusan lah tafsir di dalamnya. Perkataan ringkas maknanya sangat mendalam. واختصر <Sess> له الكلام اختصارا بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثير معنيه. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan jawab al-kalim adalah perkataan yang sedikit lafadnya kata-kata ini -kata sedikit. Namun agak maknanya sangat dalam. Ma'akamalul wudhuhi wal bayan alladzi huwa a'la rutabil bayan. Walaupun sedikit lafaznya, walaupun pendek kata-katanya, namun sangat jelas. Itulah di antara keutamaan ya atau kelebihan Sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Syaddirrahman bin Nashir Asadi menyebutkan dua hadis sekaligus di pembahasan yang pertama. Kenapa alasannya Dikarenakan dua hadis ini merupakan syarat di acara atau diterimanya amal saleh. Dua hadis yang akan kita pelajari menjelaskan tentang syarat diterimanya amalan saleh. Al-hadisul awal. Berkata Sheikh Sadi rahimahullah, hadis yang pertama. An Umar bin Khattab bi radhiyallahu anhu qala dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridhinya. Seorang sahabat yang dikenal dengan julukan al Alfaru, pembeda kebenaran dan kebatilan. Ya. Seorang yang dengan jasa beliau Islam menjadi lebih mulia. Ya. Yang mana Rasulullah SAW pernah berdoa Allahumma Azzabu selama Bi ahadi al-rumari Ya Allah Mengelihakanlah Islam ini Dengan salah satu Di antara dua umat Itu yang pertama adalah Umar bin Khattab Dan yang kedua adalah Abu Jah Abu Jah Namun Allah SWT berhendam Bahwasanya yang masuk ke dalam Islam Di antara kedua orang tersebut adalah Umar Yang setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, ya Rasulullah SAW dan para sahabat berani sholat terang-terangan di sisi kapal, karena Umar bin Khattab itu memiliki wibawa di tengah-tengah orang-orang -tengah Quraisy. Kemudian beliau adalah salah seorang sahabat atau satunya-satunya sahabat, satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Tidak ada satu orang pun di antara sahabat yang berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hijrah secara Namun hal ini bukan berarti ya Rasulullah sallallahu alaihi atau Umar lebih pemberani dari Rasulullah tidak. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi itu ketika hijrah itu diadakan sayembara. Siapa yang bisa membawa kepala Rasulullah sallallahu alaihi akan mendapatkan 100 unta. Berbeda dengan ketika Umar hijrah tidak ada sembayang sembara seperti itu. Demikian juga hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika Umar bin Khattab, berdoa Allah, berkehendak menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Rasulullah Sallam terdapat beberapa anak wanita yang sedang bermain bersama Aisyah, Allahumma. Dari luar terdengar oleh Umar, mereka sedang bermain-main dan mengangkat suara mereka. Namun ketika Umar masuk, ketika Umar mengetuk pintu langsung hali. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka, Wahai musuh-musuh jiwa-jiwa kalian, Atahabnani walatahabnamin rasulillah, Apakah Engkau merasa segan kepada aku, sementara aku tidak segan Rasulullah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka anak-anak, mereka mengatakan, sungguhnya Engkau asyadu abla. Engkau itu lebih keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu mengatakan apa? Ya, sambil tersenyum beliau mengatakan, demi waladinafsi biadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Tidaklah syaitan Melewati satu jalan Ya, Illa salah kepad Dan wailah saji Kecuali syaitan ya, Tidaklah engkau melewati satu jalan Kecuali syaitan akan melewati jalan selain Jalan tua Hadis ini bukan berarti menjelaskan bahwasannya Syaitan tidak takut kepada Susulillah semua Tidak tapi hadis ini sedang menjelaskan diantara keutamaan sahabat Umar yaitu setan takut kepada Umar. Ya. Keutamaan Umar itu sangat banyak. Dan beliau salah seorang sahabat yang kita wajib mengikuti cara beragamanya beliau. Rasulullah bersabda, "Ia terkadang illadaini Ikutilah oleh kalian jalan dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan." Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil niyyat, wa innama likulli imran Sesungguhnya seseorang akan dinilai amalannya tergantung dari niatnya. Wa inna man bi kullin ra'a dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa man kanat rasuli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya فَهِجْرَتُهُ إِلَا مَا عَجَرُ إِلَيْهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَا اللَّهِ الرَّسُولِي Maka hijrahnya itu akan dinilai menuju Allah dan Rasul. Sesuai dengan apa yang dia diakui. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيْكُهَا Barang siapa dia berhijrah menuju dunia yang ingin dia capai. أَوِي مُعَاتٍ يَا atau wanita yang ingin dia nikahi fahijiratul ilmaha jamilah maka dia akan mendapatkan sesuai dengan hijrahnya yang diinginkan itu hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Wal hadis tsani dan hadis yang kedua An Aisyata radhiyallahu anha qala dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridoinya Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hana ma laysa minhu furwara barang siapa yang mengadakan-adakan suatu hal yang baru di dalam perkara kami ini di dalam agama kami ini fahwar maka amalannya akan batal <Susukkan> wasi riwayat dalam riwayat lain man amila amalan ghaysi alaihi an fa Barang siapa yang beramal Dengan suatu amalan Yang tidak ada contohnya Dari kami Bahwa Rod Maka amalannya akan tertolak. hadis riwayat Diwayat Para jemaah sekalian Dari dua hadis yang Barusan kita segera dengarkan Itu bisa diambil Pelajaran yang sangat bagus bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada 2. Hadis yang pertama itu membicarakan tentang patokan diterimanya amalan dari lahir atau dari batin. Dari batin. Adapun hadis yang kedua itu adalah patokan diterima Amalan seseorang dari Lahirnya Dari sesuatu yang nampak Bisa difahami? Hadis yang pertama Yang Rasulullah S.A.W. "Innal amalu bin iyan Sesungguhnya Amalan itu tergantung Dari niatnya Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan Pahala Ganjaran sesuai dengan Nyat-nyatnya hadis tersebut Baru meter diterimanya amalan seorang ya dari batinnya. Kalau dia ikhlas di dalam beragama murni karena Allah Subhanahu wa taala maka Dia sudah mendapatkan salah satu syarat di antara syarat diterimanya amal. Yaitu apa? Is last muhin kata itu pada. Jadi kita harus bedakan antara ikhlas menurut bahasa Arab dengan ikhlas menurut bahasa bahasa apa? Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia juga. Kalau ikhlas menurut bahasa Arab artinya murni. Kita memurnikan ibadah kita Karena Allah subhanahu wataala. Adapun ikhlas, menurut bahasa Indonesia atau bahasa Sunda itu artinya apa? Rinto kalau bahasa kita. Jadi ikhlas yang banyak dipahami sekarang, kalau disebutkan kata ikhlas arti apa? Rela rinto. Kamu ikhlas tidak? saya jelaskan, maksudnya apa? Rito, tidak ada keberatan hati, bukan itu yang dimasuki dalam hajat. ya, bukan itu yang menjadi syarat amal ya, seseorang terkadang melakukan suatu amalan dengan terpaksa, namun mendapatkan pahala, sah amalannya ya yes. ada yang bisa berikan contoh contohnya ketika seseorang ya dia dipaksa untuk beribadat yang ya, dia meyakini bahwasannya Tersebut adalah Tidak sesuai Dengan sunnah musulah Surabah manusia Dipaksa Kalau tidak Nyawa ajaknya Maka dia terpaksa Melakukan satu ibadah yang Tidak diatasnya namun nyawa ancaranya atau dia akan mendapatkan mudarat yang besar terpaksa dia beribadah dengan kondisi seperti namun di sisi Allah ibadahnya sah karena dia terpaksa demikian juga ketika ada seorang yang dia enggan mengeluarkan zakat dia enggan keluarkan zakat maka dipaksa oleh pemerintah kaum muslimin untuk dikeluarkan maka dia terpaksa zakatnya sah namun kalau dia tidak murni di dalam amalannya maka tidak ada pahalanya maka tidak ada pahalanya namun Hukum zakatnya tetap Sah Maka Ikhlas yang dimaksud oleh para ulama Di dalam Menjelaskan syarat diterimanya Amalan adalah ikhlas di dalam bahasa Arab dan bukan ikhlas Di dalam bahasa Indonesia Demikian juga Kata syirik Syirik di dalam bahasa Arab itu artinya menyebutkan Allah, menyambahkan Allah di dalam salah satu di antara tiga macam ta'uhin. Perkara berlumia atau berlumia atau asma masifat. Namun siri di dalam bahasa sunda artinya adalah iri. Maka harus kita bedakan mana istilah syariat dan mana istilah secara bahasa Maka kita wajib memahami bahasa-bahasa syariat dengan pengertian secara syariat. Dan kita wajib, ya, Kita juga memahami istilah-istilah bahasa atau istilah-istilah kurs -istilah kebiasaan dengan sesuai dengan kondisinya. Maka kita di sini sedang berbicara tentang masalah aqidah. Maka kita wajib mengembalikan pengertian-pengertian di dalam masalah agama kepada sahid maka Syeikh Syaikhin mengatakan hadis al hadisahil agama dan puluhihi majdinukul dua hadis ini masuk di dalamnya seluruh agama Karena seluruh amalan seorang Di dalam agamanya Jadi, Tidak akan sah kecuali Kalau mengamalkan Dua hadis Oleh karenanya Sebagai ulama mengatakan Bahwa saja Islam itu Dibangun Di atas tiga hadis Dua hadis Sudah kita dengar Kemudian ada hadis yang lain yaitu di hadis nomor 6 dalam kitab arba'in nawawiyah yang diwartain oleh Bukhari Muslim dan no Ahmad bin Mas'ud innal halala bait wa inna thawaba bait Itu Islam dibangun di atas tiga hadis tersebut Bahkan kalau kata Imam As-Sa'di di sini seluruh perkara agama untuk masuk ke dalam dua hadis tersebut, maka syarat yang pertama agar amalan seorang diterima adalah al ikhlas murni kerana Allah SWT. Dan ini percaranya sulit, jangan kita anggap mudah. Ya, berkata salah-salah salah, ma'ansul syaikhah tidak benar klas. Saya tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada klas. Orang yang dia merasa bahwasanya dirinya itu belum ikhlas. Di antara ciri bahwasanya seorang itu ikhlas, dia merasa bahwasanya dirinya belum ikhlas. Maka ikhlas ini bukan perkara yang baik namun tetapi kita wajib berusaha. Rasulullah SAW. Pernah ditanya tentang seseorang yang berjihad dikarenakan semangat dan seorang yang berjihad dalam rangka ya asobiyah taksub fanatisme golongan bahkan di lain-lain seorang yang berperang karena marah mana di antara mereka yang jihadnya di dalam atau di dalam kalau kepadaMu maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari man kau tidak lindungmu dan kalimat Tuhan tiaranya bahuasi barang siapa yang berjihad berjuang di jalan Allah agar mengangkat kalimat Allah, Fathawi sediut, maka itulah yang jihadnya di jalan Allah. Maka kalau seorang ini menerima amalannya wajib memenuhi dua syarat yang pertama ikhlas yang kedua munafik kalau tidak kalaulah kurang salah satunya maka akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat al-furqan ayat dua puluh Allah Subhanahu Wa Taala berkata wahidinna dilan kejadian dan kebabaan dan kami jadikan apa yang telah mereka kerjakan yaitu haba seperti debu yang bertabur demikian juga yang menunjukkan akan bahwasanya syarat diterimanya amalan ada dua yaitu firman Allah swt di surat An-Nisa ayat 125 Allah swt firman Muamalatul Dinan min man aslamu wa jahalillahi wa kawas Siapakah yang agamanya lebih baik dari orang yang berserah diri mengharap wajah Allah, buah pemersih dan dia baik di dalam amalan dan terserah. Ditafsirkan wa wasi yaitu mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Maka Seorang Di dalam beramal Itu harus Murni Di dalam wahat Yang itu yang pertama Murni untuk siapa Amalan itu Ditunjukkan bagi untuk siapa amalan itu ditujukan. Maka seluruh amalan kita itu wajib kita tunjukkan untuk Allah Terutama amalan-amalan yang sak itu Bahkan amalan yang bukan ibadah kalau kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi ibadah. Tidur kita di malam hari, kalau kita niatkan agar kita bisa bangun di waktu subuh sehingga kita sholat berjamaah di masjid maka tidur kita menjadi baik. Yang kedua kita harus memikirkan amalan kita untuk apa amalan ini dikerjakan. Kita harus tentukan macam ibadah dari amalan kita kerjakan. Seseorang sama-sama berpuasa Namun ketika dia memiliki kewajiban untuk memotong puasa Ramadan Dan dia memiliki kewajiban untuk puasa Nadam Jadi dia memiliki dua kewajiban dan yang namanya puasa wajib itu tidak boleh digabungkan niat di dalamnya. Berbeda kalau puasa sunnah. Boleh menggabungkan niat. Maka ketika dia mengganti puasa di hari yang pertama. Dia wajib menentukan apakah dia berpuasa untuk, untuk puasa Ramadan. Atau dia berpuasa untuk puasa negara. Itu harus muat niat. Menentukan Maka niat adalah dagangannya para ulama. Niat adalah dagangannya para ulama. Dengan niatlah mereka mampu meraih pahala sebesar-besarnya. Sebagaimana mereka berkata, "Rubba amali" "Tadbiru niat" Betapa banyak amalan yang kecil Dibesarkan oleh Mian Warubah amal Tusukir Dan betapa Banyak amalan yang besar Dikecilkan Pahalanya oleh Mian Orang sama-sama Bersegetah Dengan 10.000 rupiah namun yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Bahkan walaupun dia berkontribusi dengan satu juta rupiah, ya. namun ketika tidak ikhlas itu bisa dikalahkan oleh sepuluh ribu yang ikhlas. Maka niat adalah, ya ladangnya anak ulama di dalam itu yang membedakan seorang yang berilmu dan seorang yang tidak berjuru kemudian dengan dia seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia tidak mampu mengerjakan Ibadah di tersebut Dikarenakan ada ujur sahih Seorang dengan niatnya Akan mendapatkan satu pahala Yang Dia tidak mampu mengerjakannya Disebabkan ada ujur sahih Yang Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari nomor 4771 dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innabil madinati ahwaman masirtum masiran wa laqatu wadiyan illaka ma'dum hada habasuhul udur Ketika para sahabat Berjalan Menuju Tabuk Di dalam rangka Yang berjihad Di jalan Allah SWT Maka Rasulullah SAW bersabda Tidaklah kalian Melewati Satu lembah Dan tidaklah kalian Melewati satu jalan Kecuali ada kaum yang senantiasa menyertai kalian. Yang mereka ada di Madinah sana, habasahumul odur, namun mereka tidak bisa ikut bersama kalian dikarenakan mereka memiliki odur. Dalam riwayat lain, habasahumul marok dikarenakan mereka sakit. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa saya kalau seseorang Senantiasa memiliki amalan sore yang biasa dia kerjakan, namun dikarenakan ada satu halangan -hal yang menghalangi dia untuk berbuat amalan tersebut dengan niatnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang tersebut. Ini merupakan keagungan dan kasih sayang dari allah. oleh karaja bagi kita yang belum memiliki kesempatan berhaji tiap tahun ada bagusnya kalau kita perbanyak niat kita tiap tahun kita berdiam Demi Allah kalau tidak ada halangan saya akan berangkat haji kalau bukan harus mengantri kalau bukan harta saya masih sedikit Saya akan berhati Maka dengan itulah Allah SWT Insya Allah akan menulis kita Dengan para haji yang sebuah Dan perlu kita ingat Bahwasanya Haji itu lebih wajib Dari memiliki rumah Dan mobil ya. Haji itu lebih wajib Dari memiliki tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Ya ayuhal ladhina aman Ishtarul bunyi Wahai orang-orang beriman Belilah rumah Tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Demikian juga tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Ya ayuhal ladhina aman Tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Wahai orang-orang beriman Belilah mobil mobil Tidak ada Namun Allah SWT berbunyi Walillahi alat nasih Hicul bayi Ibadis ta'ilai sabila Wajib atas seluruh manusia untuk melakukan haji ke baitullah karom bagi mereka. Maka ya haji harus menjadi prioritas bagi kaum sendiri karena itu merupakan urus. Walaupun dengan cara nabung satu hari satu minggu, namun setidaknya kita memiliki niat. Untuk melaksanakan ibadah. Okay. Demikian juga. ya, Dengan niat. Perbuatan kebiasaan manusia. Yang bukan ibadah. Akan menjadi. Ibadah apa dalilnya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 56 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Innakum la tudzimun nahawada, tabtari biha wa jannah illa ujir alaiha. Hatta ma daj'a al-isthimar Tidaklah engkau memberikan Satu nafkah, Satu infak Kalau bahasa kita ya Kecuali engkau akan Mendapatkan pahala Sampai Apa yang kau letakkan Di mulut istri engkau Itu engkau akan Mendapatkan pahala Dengan syarat apa? disertanya ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita kita harus melihatnya dalam rangka memenuhi kewajiban kita kepada Allah oh no, Subhanahu bukan hanya kebiasaan saja orang lain memberikan nafkah kepada istrinya saya juga ikutlah bukan itu namun harus dilihatkan bahwasanya ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita itu dalam rangka ibadah kepada Adapun hadis yang kedua yang merupakan timbangan diterimanya amalan seseorang dari segi lahirnya yang Rasulullah SAW bersabda man ahdatha fi amrin hada ma laysa minhu siapa yang mengadakan satu perkara yang baru dalam agama ini maka amalan dia akan tertolak. Dalam riwayat yang lain, menambil amalan dari se'alihi Al-Quran, barang siapa yang mengambilkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, bahkan dia akan tertolak. Maka, hadis ini merupakan tolak ukur diterimanya amalan seorang dari segi lahir. Dan perkara yang baru di dalam agama itu tidak hanya bisa terjadi di dalam masalah ibadah saja. Bahkan menurut pendapat yang kuat di antara para ulama, perkara yang baru dalam agama itu bisa juga terjadi di dalam masalah muamalah. Di dalam hal muamalah seperti nikah dan ibu ini. Kalau ada seorang yang meyakini bahwasannya akad nikah tidak sah kecuali harus di masjid. Maka ini contoh muamalah yang masuk ke dalam hadis yang barusan dikisahkan. Mengadakan-adakan perkara yang baru di dalam agama, di dalam perkara Demikian juga Ketika ada orang yang Menambahkan satu syarat Di dalam jual belinya Dengan syarat Yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW Di dalam syariatnya Maka ini masuk Ke dalam perkara yang baru Di dalam Jadi yang namanya Yang Perkara yang baru di dalam agama Atau yang dikenal dengan istilah Al-bin'atu Itu tidak hanya terjadi Di dalam masalah ibadah saja Namun terjadi juga di dalam masalah Wa-manah Dan suatu ibadah itu memerlukan Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari dua sisi Sisi yang pertama Adalah Sisi Pensyariatan Suatu ibadah Itu memerlukan Kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari dua sisi sisi yang pertama adalah sisi Pensyariatannya bahwasanya rasulullah saw itu mencariatkan ibadah tersebut dan sisi yang kedua adalah binjai hadil keifiyah yaitu dari tata caranya dari kedua hal ini Bisa kita bagi bahwasanya Perkara yang baru di dalam agama Itu menjadi Dua Perkara yang baru di dalam agama Itu bisa terbagi menjadi Dua Yang pertama adalah Yang dimanamakan dengan Al-Bid'atul Hakiki Perkara yang baru Yang murni Tidak ada contohnya dari Assalamualaikum Alaihi Wasallam. Murni Contohnya apa? Contohnya ketika ada seorang Yang dia berpandangan Bahawa saja Jarak antara subuh Dengan duhur itu terlalu lama Maka dia meyakini Bahwasanya harus ada sholat yang keenam setelah sholat lima waktu yang dilakukan antara zuhur dengan sunu di waktu maghrib. Jadi dia menambahkan sholat yang keenam dan dia wajabi bahwasanya itu adalah wajib. Maka keyakinan dan ibadah seperti ini adalah perkara yang baru di dalam agama yang murni tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika seorang berzikir dengan ucapan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar azhim. Allah ma'abun, Allah ma'abun Betul kita meyakini bahwasannya Allah ma'abun Namun Rasulullah SAW tidak Mencantohkan pikir Dengan pikir seperti Maka ini Masuk ke dalam Bagian yang pertama Yang murni Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW oleh karenanya perkara yang baru di dalam agama itu tertolak walaupun orang yang mengerjakannya ikhlas, murni dan nawaitul. Namun ketika amalannya tidak di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalannya ditolak berdasarkan hadis yang tadi dan احتدب امر lahad mali samibu barang siapa yang mengada-adakan dalam riwayatnya barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak dan ini termasuk lafaz yang umum karena man di dalam bahasa Arab itu termasuk lafaz yang umum baik itu orang yang ikhlas ataupun tidak namun ketika orangnya ikhlas itu bisa jadi dia tidak mendapatkan dosa ketika mengerjakan amalan yang tidak ada Petunjuknya dari Rasulullah S.A.W Ketika orang diikhlas, maka terangkat dosa Adapun perkara yang baru dalam agama yang kedua Bagian yang kedua adalah Yang dinamakan dengan Al-Bidha'ul-Inaufinya Perkara yang baru Yang ditambah-tambah Dan ini yang paling banyak Oke. Yang tersebar Bagian yang kedua ini Dari asal persyariatannya ada hadis atau ayat yang menunjukkan bahwasannya ibadah tersebut ada dasarnya di dalam agama. Dari asal musyrikan ada contohnya. Namun dari sisi lain, dari sisi tata caranya, ya dia menambahkan tata cara yang baru di dalam ibadah. Maka didapatkan dengan albidawal utofiyah. Perkara yang baru yang ditambah-tambahkan. <gif> Apa yang ditambahkannya? Salah satu di antara enam perkara. Suatu ibadat Itu harus mengikuti petunjuk prosentong selama masalah. Di dalam enam perkara. Yang pertama adalah asbab, sebabnya. Ada sebagian ibadah yang Rasulullah SAW melaksanakan kerjakan ketika ada sebab khusus. Contohnya apa? Contohnya sholat tahiyatul masjid, orang disyariatkan ketika masuk masjid untuk sholat dua rokaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserda latajilis hatta yarkat rokaatin rokaat. Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rokaat. Ini ya suatu ibadah yang ada sebab khusus. Maka ketika ada seseorang yang meyakini bahwasanya ketika dia masuk rumah harus sholat dua rakaat, maka dia telah menambah-nambahkan perkara di dalam agama dari jalan sebab ini, karena tidak ada di dalam syariat ya. yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang masuk ke dalam rumah harus sholat dua. Rumah. Maka ketika kita beribadah harus melihat sebabnya. Kalau Rasulullah, Rasulullah menentukan sebab tertentu, maka kita harus mengikuti sebab itu. Kalau tidak ada sebab tertentu, maka kita boleh melakukan di kapan saja. Yang kedua, yaitu waktu. Perkara yang kedua, ada ibadah-ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh Rasulullah. seperti seorang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak sah kecuali di bulan-bulan haji saja apa bulan-bulan haji yang pertama jelokda kemudian jelijjat ya kemudian sebelum jumpa ada adalah apa sebelum jumpa Ya, Muharram, Safar, bulan awal, bulan ibadat bulan diberikan, Rajab, Syabas, kemudian, ya, Ramadhan, Shawwal, Julkokoh. Maka ibadah haji itu mulai sah dikerjakan dari bulan Shawwal, dari bulan. Jadi boleh seorang mulai berniat haji. Mulai bernusuk dari bulan sawal. Dia boleh mengatakan labaikallahumma hajjan dari bulan sawal. Jadi dia boleh melakukan ibadah umrah tamattu terutama ketika hajinya tamattu. Umrah dahulu di bulan sawal. Kemudian nanti di tanggal 8 dia mengucapkan, "Labaibulawmuhma". Maka tidak sah orang yang melaksanakan ibadah haji di bulan Ramadan atau di bulan Syawal. Betul, ya, bahwasanya dia akan mampu mencuk atau apa namanya, akan zaman hajinya. Sepi artinya Melontar jam jumlah itu sepi Namun ibadahnya tidak akan Diterima oleh Allah Subhanahu Karena syariat sudah Menentukan waktu Jadi kita harus Perhatikan bahawa saya, Di sana ada ibadah-ibadah yang sudah Dibatukan waktu Maka kita wajib mengikuti waktu Orang Menganggap bahwasanya sholat zuhur itu bisa dikerjakan ketika jam 2 malam karena dia merasa bahwasanya ya kegiatan dia itu berakhir di jam dua malam maka akhirnya saya lebih cocok untuk melaksanakan sholat zuhur di jam dua malam ibadahnya diterima atau tidak jelas tidak diterima karena syariat sudah menentukan bab musuh itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari kemudian yang ketiga adalah tempat di sana ada ibadah-ibadah yang sempatnya sudah ditentukan oleh syariat seperti tos Ibadah tawaf itu adalah satu ibadah yang tidak sah kecuali dikerjakan di Ka'bah di Masjidil Haram. Maka kalau ada yang tawaf di kuburan beda kalau orang itu tidak yakin ibadah ketika bertawaf di wisma haji dia bertawaf namun dia bukan ibadah hanya untuk rafiah itu tidak berapa namun ketika seorang yakin bahwa saja ketika dia bertawaf di wisma haji itu adalah ibadah maka amalannya akan tertolak bahkan dia tidak Kemudian yang keempat adalah jenis. Kita wajib mengikuti ibadahnya Rasulullah SAW di dalam hal jenis. Di sana ada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan jenisnya. Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam jenis-jenis ibadah. Contohnya apa? Contohnya penyembelihan. Penyembelihan. Di hari ini, Idul Adha itu adalah ibadah yang sudah ditentukan jenisnya, baik itu domba maupun sapi maupun apa lagi kerbau, unta atau yang sisa. Maka kalau ada orang yang ingin berkurban dengan menggunakan buaya Atau berkurban Dengan menggunakan Budanial Lebih gede Budanial Diterima tidak ibadahnya? Tidak Karena syariat sedang menerima Jenisnya Syariat sudah menerima Jenis Kemudian yang kelima Adalah Al-Qadr atau Al-Adad hadarnya atau bilangan. Di sana ada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan jumlah dan bilangan. Tidak boleh kita ubah. Ya. Contohnya Sholat Ada orang yang meyakini bahwasanya di zaman sekarang itu sudah tidak cocok kalau sholat subuh empat rakaat. Kenapa? Karena sekarang manusia sudah sibuk luar biasa, maka kalau sholat subuh empat rakaat kurang cocok, dua rakaat saja. Maka amalan ini terbuang. Karena syariat sudah menentukan sholat subuh itu adalah empat rakaat. Demikian juga ibadah-ibadah yang baik Ketika syariat sudah menentukan kadarnya Maka kita wajib mengikuti syariat di dalam Kadar ibadah Kecuali di dalam Masalah sodako Atau Masalah zakat fitri Zakatul fitrah, Zakat fitri itu syariat menentukan Kadar minimalnya Namun tidak menentukan Kadar maksimal Maka Kita wajib mengikuti syariat Dalam kadar minimal Dan kadar maksimal Boleh Boleh dilebihkan 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo Boleh Dan amalannya itu menjadi Amalannya yang baik Yang diterima dan yang lebihnya menjadi Sona tambahan Kemudian yang keenam adalah tata cara Dan ini yang paling banyak diselesaikan oleh sebagian orang muslim Rasulullah SAW sudah menentukan berbagai macam ibadah dengan tata cara-tata caranya yang khusus Baik dalam masalah sholat, haji, kuasa, bibir, salawat, dan seterusnya Rasulullah s.a.w. sudah mengajarkan hal tersebut secara detail maka kita wajib mengikuti Rasulullah s.a.w. di dalam caranya beribadah dalam hal hak ya. contoh Rasulullah s.a.w. mengatakan sonu kama wa'idu sebagaimana kalian melihat Rasul. Maka kita wajib mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi dan kita wajib salat mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang dia mendahulukan rukuk di atas sujud Maka sholatnya diterima atau tidak? Tidak, karena rukuh itu harus mendahului sujud. Demikian juga ibadah ibadatnya berarti. Rasulullah saw. Itu sudah menjelaskan segala macam kebaikan di dalam agama ini kepada umatnya. Rasulullah saw. bersabda. Kodarutul Qumalaihok, sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas perkara yang terang benderang. Lainmuha pada hari-hari, malam harinya seperti siang hari. Sangat jelas. Laiyaziru anhagati ilahai. Tidak ada yang menyifat dari petunjuk itu kecuali di atas. Maka salah seorang sahabat pernah mengatakan, ya Tidak ada satu kebaikan kecuali sudah dijelaskan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada satu burung pun yang terbang di langit kalau saat dia ya, Di dalam burung tersebut ada kebaikan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya kepada kami. Dalam riwayat lain sahabat pernah mengatakan. Al-Qur'an sampai perkara masuk ke toilet, Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kami. Oleh karenanya, ada seorang Yahudi berkata kepada salah seorang sahabat, sesungguhnya kami mendengar satu ayat yang dibaca oleh kalian. Yang kalaulah ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, maka akan kami jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari ini. Maka sahabat itu bertanya ayat apa itu? Maka orang yang berikut mengatakan Alimah Akmalul Luhminakun Waatmam Duane Kuniyamani Waahwi Tulaqumur Kisa Nadih. Ayat yang ada di surat Al Imron ayat yang ke Hari ini telah musuh mengatakan bagi kalian Sempurna sempurna. Wahatmang Tuahir untuknya, dan telah Usempurnakan nikmatku bagikan dia. Wahabi telah mengumpulkan Islam dan telah memintoi Islam sebagai agama bagi dunia. Sesuatu yang sempurna itu kalau ditambah akan tidak jadi sempurna. Botol kalau sudah penuh dengan air. Dan tambahkan air lagi, maka akan Melubih Demikian juga agama ya. Agama kita ini Sudah sempurna, semua yang Sudah dijelaskan, tinggal kita berujung saja Kepada hadis hadis Rasulullah Surah Allah Oleh karena itu berkata Sahabat Ibn Basbud Teratir Al-Mu'an Iqtabi'u walata' Ikuti saja oleh kalian Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya. dan jangan kalian mengadang-adangkan. Fakoh dipuji itu, karena kalian sudah dicukupi. Semuanya sudah dijelaskan. Ya. Oleh karenanya berkata Imam Malik, Rosulullah S.A.W dengan perkataan. Ya. Abbas. Ibadah nik adalah Imam ahli sunah jamaah. Salah satu Imam hab di dalam agama Islam. Beliau mengatakan man ahdasa fil islam bid'atan yara'u annahu hasanah faqad zha'ma anna Muhammadan sallallahu alaihi Barang siapa yang mengadakan adakan tak dalam agama Islam suatu perkara yang baru Fakahiza, amba, anda bukan badan, Padahal perkara agama itu, perkara yang baru itu, dia anggap perkaranya baik. Fakahiza, amba, anda bukan Maka sungguh dia telah menuduh bahasanya Nabi Muhammad telah bersih. Ini perkataan yang tegas bagi orang-orang yang mengadakan ngada yang baru adalah perkara agama. Kemudian belum membacakan ayat. Karena Allah berkata karena Allah telah berfirman "Al-yawma aslahu lakum dinakum" dan seterusnya. Hal ini telah bagi tadi tanya tadi. Kemudian beliau mengatakan "Faman lam yakun yawma idzin diina lam yakul al-yawajin." Maka perkara yang di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu bukan agama Maka di hari ini pun tidak akan mungkin Menjadi pertama Ini perkataan imam Maling roh yong roh Maka Maka Perkara yang baru Dalam nama itu Ada banyak keburukan Kita sebutkan Beberapanya saja Yang pertama adalah Seorang yang mengadang-adakan di dalam agama Atau mengamalkan Satu amalan yang tidak ada contohnya Dari Rasulullah SAW Maka di hari kiamat Dia akan terusir Dari telaganya Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah SAW Melihat Orang-orang Yang terusir dari telaganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan umat-umat. Ya Allah mereka adalah umat. Mereka adalah umat. Fa Faiqaullah. Maka dikatakan kepada dia. Kepada beliau. Salah Al-Quran SAW. Fa'innaka la tadri ma ahidathu ba'da. Sungguhnya Allah tidak tahu. Ya Rasulullah. Apa yang mereka ada-adakan. Setelah. Upa. Upa. kita bisa lihat sendiri bagaimana banyaknya perkara yang baru di dalam agama ini baik di dalam hal keyakinan maupun perkara aman dan perkara yang baru dalam hal keyakinan itu lebih berbahaya dari perkara yang baru dalam hal aman orang yang meyakini bahwa saja allah itu tidak disifati dengan seluruh sifat-sifat ya itu lebih berbahaya daripada orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara yang baru dalam keyakinan itu bisa mengeluarkan seseorang dari akhirat wal Maka ini bahaya yang pertama, seseorang akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan haus untuk selama selamanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 56 nomor 4371 Maaf, riwayat Muslim 5104. Kemudian yang kedua ya Bahwa saja Allah SWT itu memberikan dua pilihan. Ima kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Atau kita mengikuti hawa nafsu. Jadi bahaya perkara yang baru dalam agama yang kedua adalah. Kalau kita mengadakan-adakan dalam agama suatu yang baru. Itu berarti kita sudah mengikuti hawa nafsu kita. Allah swt berkifan di dalam surat Al-Kosos ayat yang kelima puluh. Fa'ilam yastaji bulat fa'alam an-nama yatiho na'ahu. Kalaulah mereka tidak memenuhi panggilan kalaulah mereka tidak mau mengikuti Wahai Rasulullah saw In fa'lam inna ba'yatbi'una ahwal fa'lam inna ba'yatbi'una. Kita khabila bahawa sahaja hakikat yang mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi sekarang tidak ada pilihan. Imam kita mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadatan atau ikut mengikuti hawa nafsu kita. Berdasarkan ayat yang jelas. Demikian juga Allah Subhanahu Wataala mengukur keimanan kita dengan seberapa jauh kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat yang di dalam tabrakan. Allah Subhanahu Wataala firman di surat Al-Mizah ayat yang Salawat kita lah menuju hadratul hakikun nasi bahasa orang itu. Sungguhlah itu di Demi rohku. Demi rohku. Demi Allah. Sekali-kali mereka tidak beriman sampai menjadikan au Rasulullah sebagai pemutus di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tumala tajidu tumala tajidu fi amrusika harajan Kemudian mereka tidak mendapati keterberatan hati. Mereka tidak berat hatinya Ketika mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi dan mereka berserah dengan sebenarnya. Maka keimanan kita itu diukur seberapa besar kita mengikuti semua solat dalam bid'ah beragama. Orang itu hanya Allah swt. Qul inku tuhuhinun awwaha fatabuunik. Artinya kalau Muhammad kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku kata Rasulullah. Jika kamu Allah akan mencintai kamu. Maka kata para ulama ini adalah ayat pujian, ayat ujian, ayat itu dinamakan dengan ayat ujian. Seberapa jauh kita mengikuti Rasulullah, seberapa jauh kita juga ya? kita dinilai sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu Maka kewajiban kita adalah belajari sunah-sunah Rasulullah SAW pada waktu-waktu tertentu. Ketika kita mau salat, kita pelajari bagaimana Rasulullah salat. Ketika kita hendak berpuasa, kita pelajari bagaimana Rasulullah dan kita berpuasa dan seterusnya. Bahkan berkata imam Asy-Syafi'i, Imam kaum muslimin dan imam yang sangat diagungkan oleh Penduduk kita ini Di Indonesia Yang berbanding Berkata lima musyafi Ini perkataan yang luar biasa tegas ya. Di antara keburukan Perkara yang baru dalam agama Orang yang Adakah datang dalam agama ia sudah mendalami syariat Dan Berkata Imam Syafi'i, "Man istahsan faqad syar'a." Barang siapa yang menganggap perkara yang baru dalam agama itu baik sahun syar'a, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Maka Ya. Agama kita adalah agama yang pernyataannya adalah murni oh, di tangan Allah swt. Pernyataan adalah suatu hal yang murni di tangan Allah swt. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya menjelaskan syariat yang diturunkan oleh Allah swt. Maka, kewajiban kita adalah mengikuti bagaimana Rasulullah SAW beribadah Oleh karenanya, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Sindih Tapi Allah yang mengatakan Layi sasyaklu al-ta'da'ibah bimah tutim Perkara yang paling penting adalah bukan kau beribadah Sesuai dengan apa yang kau kendali Karena yang penting adalah Bukan kau beribadah Sesuai dengan apa yang kau kendali Walakin asyak Antakpun Allah Tapi perkara yang penting adalah Bagaimana kau beribadah Sesuai dengan yang Allah kendali Maka Ini menjadi Pemacu bagi kaum muslimin Untuk sentiasa belajar untuk senang jelasan untuk ilmu syariah untuk mengetahui bagaimana tunjuk Rasulullah SAW di dalam dan kita tidak mungkin bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang benar kecuali kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW kenapa? dikarenakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Masyum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hati para hamba. Maka didapati hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melihat Rasulullah sebagai Nabi. Kemudian Allah melihat lagi hati para hamba. Maka didapati ada Hati para sahabat Rasulullah SAW adalah hati yang paling baik setelah para nabi Maka Allah pilih mereka sebagai pendamping Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Mereka nabi kumustanan, kharia kumustanan, barang siapa yang ingin menjadikan idola Maka jadikanlah idola yang sudah meninggal Kenapa? untuk fitnah, Karena orang yang sudah meninggal Itu sudah terselamatkan Dari fitnah-fitnah Karena yang namanya amalan Yang namanya seseorang Itu dinilai baik dengan Ujung amalannya Dengan asli amalannya Maka kalau kita ingin Menjadikan idola Maka jadikan idola orang yang sudah memiliki Fakula ikhlas habul Rasulina seluruh manusia. Kemudian beliau lanjutkan mereka adalah sahabat Rasulina seluruh manusia. Khoirul Hadi Umar mereka adalah umat yang terbaik di bumi. Abul mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa akoluhat takal Umar orang yang paling sedikit beban. Wahai ulama ilmu orang-orang yang paling jelas dan berkata kepada Abu Aziz Alaihim: Tifu, saitul wafo, berhentilah alia. Kan, ya? Di mana mereka berdiri? Ketika mereka menganggap hal itu bukan ibadah, maka kita perlu harus menganggap hal itu bukan ibadah. Ketika mereka menganggap itu adalah ibadah, kita wajib menganggap itu bukan. Ibadah. Kenapa? Karena mereka adalah umat. Yang sudah dijamin oleh Allah kepada puak anda, kuasaanya mereka orang-orang yang pasti orang -orang masuk surga. Allahumma taufiqan, wasa biatul kubur min al-muhajjir wal-nasoh wal-dani' al-karim. Kuasaanya Allahumma Orang-orang yang terdampu masuk dalam agama Islam dari kalangan muhajirin ringan nasoh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita lihat Allah subhanahu wa taala mencariat, mensyaratkan. Kalau kita ingin digolongkan dengan para sahabat, syaratnya harus mengikuti mereka dengan baik. Wallahi dan taba'um bishshai dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Rodiillahu anjumarudzuan maka Allah ridho pada mereka dan mereka. Ini dalil yang jelas bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang sudah dijamin akan kelibatan kublas berbuat, bahkan mereka dijamin akan masuk surga. Wah ada mujizat di tanjir tahtaan alaihi dan Allah janjikan kepada mereka bahwa mereka pasti masuk ke dalam surga yang mengalir di bawah Yesus Yesus. Kalidinafiah mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah SWT sudah menjamin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sungguh hatinya. Allah SWT berkata, 8. رَضَ اللَّهُ عَلِيْهُ مِنِي نَجِيْهِ مُلَيْهِ يَاُنَ تَحْتَى شَجَعُ وَاَلِيْهِ مَا فَعَلِيْهِ Dan sungguh Allah sudah mengetahui hati-hati mereka. فَعَزَلَ السَّجِينَ تَعَلَيْهِمُ Yang dengan itu, Allah menurunkan ketentangan kepada mereka. فَعَتَابَ أُفَتَى قَرِيبًا dan pemandangan yang mana? Ya. dan kita wajib yakini bahwasanya ya, seluruh para sahabat pasti masuk surga. Seluruh para sahabat pasti masuk surga. Apa sabda firman Buat kunu wa'dullah Dan semuanya baik yang berinfak sebelum satu kematian atau yang berinfak setelah Mudah maka Allah bersumpah wakulau waqulau bursna dan keduanya Allah janjikan dengan surga. Seluruh para sahabat pasti masuk surga. Maka kita wajib mengikuti cara beragamanya mereka, karena yang mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap syariat. Di antara para sahabat wajib Turjuman Al Quran orang yang ya disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan doanya, Allahumma fakihur fikir wa alimun takmil. Rasulullah pernah berdoa, Ya Allah, pahamkanlah tiba anda terhadap ajarannya, wali pun takmil dan ajarkanlah kepada dia taksil akhlah. Maka doa harus semua doa yang dijawab. Maka itu abbas menjadi orang yang paling paham terhadap ayat doa. Bahkan yang tidak ada satu ayat melainkan dia tahu di mana turun ayat tersebut dan untuk apa ayat tersebut diturunkan. Di antara mereka ada ibu tersebut, salah seorang pelamanya para sarjana. Di antara mereka ada ibu tersebut, ada Omar atau Muhammad radhiyallahu anhu, Abu Usman radhiyallahu Ada hadis yang Rasulullah katakan, "Alaikum sunnati wasunnatul khulafa'ir rasidin al-ahli." Buatlah kalian untuk mengikuti sunnahku, petunjukku dan petunjuknya ulama prosidi, empat khalifah kita semua mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para sahabat, keluarga dan anak-anak. Dicunjukkan sedikit. mungkin kita jadikan saat kesempatan salat kali ini sampai di sini untuk merenungi saya teman. Sallallahu alaihi wasallam. Was nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Muhammad sallallahu alaihi I recommend things. Kalau kita berhaji tamattu kita melakukan umrah di bulan rawal, pulang dulu ke Indonesia kemudian hajinya di bulan Zulhijah. Ya, kita ya, duluj di Maka Allah taala dari yang saya baca dari kitab-kitab ulama, kita tidak boleh pulang ke negeri menetap saja. Menetap kecuali kalau kembali. Kecuali kalau kembali. Itu masih diperbolehkan oleh sebagian ulama. Saya tidak katakan seluruh ulama, sebagian ulama. kenapa? karena itu safarnya sudah berbeda. Safarnya sudah berbeda. Dan itu pendapat yang artinya Sesuatu sesuatu sabda yang dalhana lebih, yang dalhano lebih, wabainahuma mustahil. Yang halal jelas, yang halal jelas, di tengah, -tengah yang halal dan halal ada yang sama. Maka, para nita kau subuhan, kamu di setiap roh alibing, orang siapa yang berhati-hati dalam perkara yang sabar itu, maka dia semua telah menjaga agamanya, wajibnya dan kehormatannya. Maka para nawa menjelaskan. Di dalam sebagian hukum-hukum syariat di sana ada ulama yang berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Termasuk seperti permasalahan ini. Permasalahan ini itu termasuk perkara yang mesti ada yang boleh ada yang tidak. Namun kewajiban kita adalah bertakwa di dalam kondisi perselisihan Pak kita ambil pendapat yang lebih Berhati-hati. Mana yang lebih hati-hati? -hati? Kita tetap atau kita memilih pendapat yang boleh pula? Pendapat yang benar. Bahkan kalau pengalaman pendapat yang lebih kuat adalah kita tidak boleh. Ya, karena saya pernah kita sudah di sana dan kalau kembali biasanya ada halangan, kita tidak bisa berangkat lagi. Sangat saya. Sampai -sayang yang bisa bobo tangan maka dalam perkara yang dipersulitkan kita wajib memilih perkara yang lebih selamat bagi anda baginda ada yang mengatakan bahwasanya ya menurunkan kain di bawah mata kaki itu makruh ada yang mengatakan harok maka selamatnya tidak usah mengerjakan ya. kita angkat pakaian ya. kita di atas mata kaki dan itu selamat bagi kita Ketika kita mengambil pendapat yang matikan makhluk, ternyata nanti di hari kiamat kita tahu bahwasanya pendapat yang benar adalah yang separa Maka, Bapak untuk anak-anak pendapat yang berbeda, bahwa kita tidak boleh berhubungan bapak Sudah cukup, ya? Jadi cepat saja. So bahwa, so bahwa kita berfikir